illahi minash shaytanir rajim bismillahir rahim كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Al-Ladzina kaslabu shugiban, katuhum al-khasirin. Allahumma bilQuran. Al Satu ayat yang kita insyaAllah bedah hari ini. Di antaranya ada huruf Z. al kita bisa lihat ada gambar di belakang. Alladzina tempat keluarnya huruf Z. Z adalah pertemuan antara lidah dan gigi atas. Alladzina coba sama-sama. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Zani. Zazna. Jadi dia mirip dengan kalau di situ, di tempatnya ada ZA, THA, dan ZA. Jadi tiga huruf ini adalah sama tempat keluarnya atau sama tempat kita menggetarkan lidahnya. Jadi ZA. Allazina, ayo. Allazina kazzabu. Kazzabu. Nah kalau kazzabu ada tasdibnya maka dia ZA yang double. Jadi kazzabu.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 lagi latihan shusha shah tempatnya di mana shah ada di antara itu shah sama dengan tempat keluarnya ja dan ya tapi mereka enggak enggak apa namanya tidak di uh, tidak dimajuin bibirnya bukan shah ya tapi shah shah biasa saja shah ya shah jangan shah tapi shah jangan shah nah, shah coba sama-sama bu shah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 Ya, jangan Nabi Su'aib pakai sin, pakai Syu'aib. Aa, coba aa. Ha? Ai. Au. Alamin. Ya, jadi kalau misalnya sudah terbiasa ngalamin, coba mulai diganti sedikit demi sedikit kita aa Alamin. Ya, karena beda ngalamin dengan Alamin. Ya, coba aa ai, oh, bang, oh, jadi kalau nanti minta thr, minta thr-nya dong, uang. Minta, minta uang ya. biar latihan gak ya, apa-apa jangan Berat sampai saya. salah pesan juga kalau di restoran buka puasa Kenapa? minta susu ya. terus dikasih susunya encer terus ya. marah dia ya. loh kok saya mintanya susu kok encer ya. harusnya bapak pesannya kalau mau kental ya. jangan susu ya, susu kan <laughs> gitu. harus ya. Ya. Tahu, lebih tepul begitu ya ya, bisa, ya aduh masya ya. Allah ustaz ini, sam ya, ya minta maaf kepada seluruh jamaah kita gak apa-apa kita ambil standar yang dasar-dasar ya, mudah-mudahan -dasar. ya, ya. nah, kita sama-sama belajar amin amin jasakul terakhir makasih banyak ustaz masalah penjelasannya mudah Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang Masya Allah mulia ini. Mudah-mudahan buat semua yang membacakan ataupun hanya mendengarkan, Allah kasih pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi nih sama jamaah yang ada di studio. Yang mau nanya boleh silakan, angkat tangannya yo. Sebentar, mana? Oh yang kalingan dulu deh. Ini yang kalingan saya nih di belakang. Ibu silakan, Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Fatimah dari Majlis Taklim Darut Tasbih Arafi Kota Bumi Tangerang. Tepuk tangan dong dari Tangerang masyaallah. Makasih banyak sudah mampir ke Islam itu indah. Silakan bertanya nih ibu Oh, tanya nih Pak Ustaz. Hmm. Ada satu beban hmm. yang buat saya itu tidak bisa tidur dan tidak tenang siang hmm. dan malam hmm. karena hutang ya. Hmm. Ada enggak sih doanya supaya utang hitung itu cepat lunas. Amin, Bu. Kayaknya Ibu bukan cuma Ibu doang nih yang di rumah juga lagi. Wah, pas banget nih katanya nih. Ibu makasih banyak. Ibu pertanyaannya <tik> bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu kayaknya MC di rumahnya <tik> ini luar biasa ya, Bu ya. Palingnya kalau ada acara-acara Ibu MC-nya. Ini masyaallah nih buat jamaah yang ada di rumah yang punya banyak utang, kira-kira apa sih doanya supaya kita bisa cepat melunaskan utang-utang kita? Yuk, langsung aja kita dengarkan nih. Jawabannya dari guru kita yang terhormat Ustaz Abimaki. Tepuk tangan Bu Ustaz Abimaki. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang indah seperti ini. Seperti ini kita dikumpulkan di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus-Nya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Ternyata masalah urusan hutang rasa-rasanya sulit kalau kita katakan kita tidak pernah punya hutang. Mungkin kita pernah yang namanya punya hutang. Bahkan di zaman Rasulullah pun ada seorang sahabat yang datang ke masjid bukan pada waktunya. Maksudnya apa? Tidak pada waktu sholat dan di masjidnya itu dia mojok aja diem aja namanya ada Abu Uma, Rasulullah langsung mengatakan ya Abu Uma, Wa mazabika, apa yang membuat kamu duduk di sini? Tiba-tiba pada -tiba berakhir, ya Rasulullah alhumum wa ya Rasulullah saya sedih, saya bingung, kenapa utang ya Rasulullah utang. Lalu Rasulullah mengatakan, Hai hey Abu Mama, kamu sudah usah sudah ya Rasulullah. Tapi ini saya sedih hutang ya Rasulullah melilit saya kehidupan yang rumit buat saya. Disampaikan banyak hadis yang Rasulullah gambarkan untuk doa agar kita lepas daripada pada lilitan hutang. Iya, ada doa. Saya sampaikan insya Allah dua doa saja kesempatan yang sangat berbahagia ini ya. Pertama doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Mama ini yang cukup panjangnya. Tapi insya Allah nanti kita kasih yang pendeknya. Iya, kita sering yang pendek apa yang, yang panjang? Yang dikabulkan, itu dong. iya <tentuk> Punten kata-kata yang sangat indah. Disampaikan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini dua. Wa'udzubika minal ajizi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukli. Wa'udzubikan min ghalabati daini wa kahrir rijal. Ini doa disampaikan. Diberikan kepada Abu Mama, subhanallah dalam satu minggu wajahnya cerah Dan Rasulullah tanya mengatakan, apa yang membuat kamu tersenyum? Dia bilang mengatakan, ya Rasulullah baru seminggu utangku udah lunas. Udah beres semuanya. Masya Allah ini indah sekali. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Yang punya hutang suka bingung apa enggak? Yang punya hutang suka sedih apa enggak? Kanya pengalaman semua ini. Ya. Wa'udhu bika. Pertama. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Dari ajz wal kasal. Lemah dan apa? Malas. Orang yang punya utang sudah lemah, sudah malas. Aduh kayaknya gak bisa bayar deh. Aduh kayaknya gak mau kerja deh. Ajzu wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku pun berlindung kepadamu. Daripada apa? Sifat pengecut dan apa? Malas. Selanjutnya apa? Wa'udzubika min galabati daini wa kahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu. Dari apa? Galabati daini. Dari utang yang melilit dan berada dalam puntan. Penguasaan orang-orang yang tidak punya akhlak. Nauzubillah, Ini doanya. Ada satu doa yang luar biasa disampaikan dalam riwayat termizi, ini luar biasa. Silahkan ibu bapak untuk penyimaknya. Doanya ada Allahumma kfini, Masya Allah. Ya Allah cukupkan aku, Allahumma kfini, ya bihalalika an haramika. Ya Allah, katimatnya Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa agnini bifadlika amman siwak. Hafal semuanya. Coba kita ulangi. Allahumma qfini. Allahumma qfini bihalalika bihalalika an, an haramika an haramika wa aghnini bi, bi fadlika amman siwa. Artinya sungguh indah sekali Allahumma qfini bihalalika an haramika. ya Allah cukupkan aku agar aku puas dengan hal-hal yang halal sehingga aku terhindar dari sesuatu yang haram. Kadang-kadang kita ini pun kan ingin mencapai sesuatu yang lebih banyak lagi. Terkadang kita tidak puas dengan apa yang ada di dalam jiwa ini Padahal itu halal Sehingga kita mencoba mendapatkan sesuatu yang itu Yang ini sehingga lupa jalannya seperti apa Maka kata-kata yang indah Ya Allah puaskan aku Ataupun mantapkan aku dengan sesuatu yang halal daripada yang haram. Wa agnini bivatlika amansiwa. Tadi Ustaz kita, guru kita Ustaz Don Maulana menyatakan cukuplah aku untuk mendapatkan karuniamu. Karena karunia Allah itu tidak akan pernah terhitung. Karunia Allah itu berlimpah. Amansiwa daripada ketergantungan makhluk. Hati-hati kalau ada mengatakan kata-kata ini ini apa namanya sesuatu hal yang kurang bagus ini. Ketika mengatakan gampanglah kalau ada keperluan ada syifulan nanti tinggal minjem. Hilangkan fikiran itu. Kadang-kadang suka begitu, gampang lah kalau perlu motor atau mobil ini semuanya, nanti kalau kita minjem, kita minjem, kita minjem itu kan sudah mudah buat kita ketika ada orang mudah mudahkan pinjam, Wontan Islam membolehkan minjem tapi harus benar-benar dalam emergensi antara hidup dan mati, antara tidak sekolah dan sekolah, kalau seperti itu silakan tapi kalau hanya mengatakan kayaknya handphone baru nih, ganti ah, cua pinjem lah haulah wala kuatailah billah tidak, kayaknya kalau untuk meminjam uang Ataupun berhutang Tolong cek, jangan untuk mengikuti hawa nafsu yang kita inginkan Tapi apa? Keperluan yang benar-benar diperlukan Itu kekeliruan yang ada Maka dengan doa tadi Allahumma kfini bihalalika kaan haramika Ya Allah cukupkan aku Agar aku ini puas dengan yang halal Dan jauh daripada yang haram Pentuntan -pen -pen Usikuma iya ya nafsi bitakwa Allah Yang namanya dunia bunda ada satu pengen dua. Ada dua juga pengen tiga. Begitu yang ada. Tapi yang jelas tidak disalahkan. Tapi carilah dengan Masya jalan Allah. yang benar. Masya dan Allah. kalau bisa utang itu adalah punten lobang tipis atau lobang kecil kalau kita benar-benar perlu. Nah, Alhamdulillah. Jadi karena memang utang ini memang serba salah ya. Betul. Gina di siang hari gelisah di malam hari malam hari, nah, hari mau tidur gitu. tuh nggak? Duh, kayaknya nggak enak banget karena mikirin utang. Besok pagi-pagi udah takut Mas. tukang tagihnya dateng. Nah, <laughs> Astagfirullah. Jazakallah Khair. Makasih kira -kira banyak jajak -jajak. ya Allah, Abi, Al hari ini buat jaman ada di rumah nih ya. Langsung aja deh cek ke Instagram kita untuk lebih lengkapnya doa-doa yang tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita yang barusan tadi kita dengarkan adalah doa bagaimana ...caranya kita bisa melunaskan utang-utang kita. Nah sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita nih, sama Egi, Egy, Ega. Eda. Ya Allah salah, gak apa-apa, iya kan bedanya tipis. Ega ada mau tanya lagi gak? Ada, jadi Ustaz, Ustaznya gini, kan salah satu doa kita dikabulkan itu pada waktu berbuka puasa. Hmm. Hmm. Nah waktunya itu, di saat setelah berbuka atau sebelumnya? Oh, Berbuka ada yang sebelum ya? Iya <laughs> maksudnya sebelum buka, sebelum buka puasa. Doa dulu gitu Iyi. maksudnya. Uh, coba bunda di Jawa nih Ustazah silakan Oh aneh lagi nih. Ah -ah. Alhamdulillah. Dekat soalnya jangan paling dekat. marah ya kalau maknya ngomel ya. Yeah. Yeah. Slow. <laughs> Slow. Slow. Jadi ada gak sih yang namanya uh, kita tuh tiap hari kalau berdoa kan katanya orang lagi berpuasa. Masalahnya sebelum buka apa sudah berbuka? Maunya yang mana Iya gimana? Ya gimana? ya? Gimana ya? Di dalam beberapa riwayat dalam hadis dinyatakan dari Abu Hurairah bahwasanya ada tiga orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, yang kedua doa orang yang terzolimi, yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hadis ini berarti sebelum buka. Sebelum buka. Sebelum kita am gitu loh. Jadi kenapa? Karena di sini orang kalau puasa kan lemes kak. Oh iya benar. Tak berdaya. Tak berdaya. Tunduk dan patuh. Oh iya benar. Dan husyuk. Mm -mm. Maka setelah Syaikh Se Usamil mengatakan berdoa ketika sebelum berbuka lebih dikabulkan. ...artinya ketimbang setelah berbuka. Walaupun ada sih, sesudah berbuka dikabulkan. Ketika kita baca doa... ...Zahabazoma wa batalatil uruk... ...wa sabatal ajru... ...insya Allah. Jadi sebelum berbuka silakan Karena berdasarkan hadis tadi, orang yang berpuasa pasti dikabulkan doanya. Amin. Gitu. Nah kalau Insya mau bagus, Allah. terus doa aja. Mau habis puasa, lagi puasa, ah, lagi setelah buka. buka oh, oh. ya kan? Doa doa aja, doa. Doa. gak usah makan-makan, gak usah. Eh gak jangan, aja. makan dulu, enak aja bunda. Ini masyaallah, Allah Ega, ya. makasih banyak pertanyaannya ya, bagus banget ya. Iya, banyak jawabannya. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Rila. Jaman. Yeay. Bu, pernah gak sih mengkoreksi diri bu? Kira-kira kenapa sih kok Allah gak ngasih doa-doa kita? Pernah bu, kayak gitu bu? Nah, seri, seri. Pernah gak ngerasa diri kita ini... Banyak dosanya, banyak salahnya. Nah ini ada baiknya nih ya. Kita koreksi diri kita sejenak. Dengan kita bermuasabah bersama. Yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya Ustadz. Mumpun bulan Ramadan. Ada tiga waktu yang diijabah berdoa. Di bulan suci ramadan Tiga waktu itu. Waktu sahur. Tengah hari. Di saat panas. Lelah. Di tengah hari, di waktu puasa. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh guru kita, susah lulung, adalah ketika jelang berbuka. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Jangan. Dosa, termasuk dosa besar, adalah ketika orang berputus asa dari rahmat Allah. Makanya orang yang bunuh diri itu, Putus dari rahmat Allah. Ayo. Allah tidak lihat fisik kita. Allah tidak lihat wujud kita. Allah tidak lihat kemampuan kita. Allah tidak lihat atas apa yang kita miliki. Tapi Allah melihat dari ketakwaan kita. Ada keyakinan di dalamnya. Ada pasrah di dalamnya. Ada sabar di dalamnya. Ingat. Beda orang yang berpasang. Dan beda orang yang dalam arti ini. Mujat Allah. Kita dilarang merintih. Kita dilarang meraung. Kita dilarang yang namanya. Ya Allah na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Serasa tidak punya Tuhan. Masalahku besar Tapi Tuhanku lebih besar dari masalah itu Tuhanku lebih besar Yang lagi sedih Yang lagi nangis Yang lagi berharap Allah. Ya saya semitanya supaya keluarga saya pada sehat semuanya gitu ya saya juga usaha saya biar lancar gitu. Istri bapak di mana? Istri saya ada di rumah. Ya. Istri saya juga bantuin saya karena saya usahanya di bengkel juga pendapatan juga nggak menentu, jadi istri saya kuli, kuli gosok dan nyuci di perumahan untuk bantuin saya. Coba ucapkan terima kasih kepada istri bapak yang mendukung bapak. Terima kasih kepada istri saya karena saya panggil, sudah panggil panggil apa sama istri? Ya kalau di rumah saya panggil namanya aja gitu. Terima kasih dari ya setelah membantu suaminya untuk bekerja karena suaminya juga keadaannya cuma apa pendapatannya tidak menentu. yang selalu Ega ucapkan. Ega selalu minta sama Allah supaya mama sama papa selalu diberikan kesehatan, umur yang berkat supaya terus dampingi Ega. Tapi Ega. merasa enggak? Mama papa adalah manusia. Dan semua manusia Bukan ada akhirnya. Coba ucapkan terima kasih sama mama dan papa. Buat mama sama apa, terima kasih banyak. Udah nemenin Ega, sampai sekarang kemana pun Ega pergi. Udah ngedoain Ega sampai Ega bisa jadi yang sekarang. Terus doain Ega mama apa, supaya Ega selalu berbakti sama mama sama apa. Ega, mohon maaf. Sampai detik ini, Ega belum bisa ngebahagiain mama sama apa. Semoga secepatnya cita-cita Ega segera terkabul buat sama ah, cita, cita-citanya. Ah, Kapal cita-citanya. Ega pengen ngebrangkatin mama sama apa, Haji. Mohon doanya semua. Coba ikut. Allahumma marzukni. Allahu marsufni ziarat telah ramai ziarat telah ramai al ya Allah ya Allah berikanlah aku rezeki berikanlah aku rezeki untuk menziarahi untuk menziarahi dua tanah haram dua tanah haram Mekah dan Madinah Makkah dan Madinah ya Allah Ya Allah. Janganlah kau cabut nyawa hamba. Janganlah kau cabut nyawa hamba. Nyawa ibu hamba. Nyawa ibu hamba. Nyawa ayah hamba. Nyawa ayah hamba. Sebelum. Sebelum. Menginjakkan kaki. Menginjakkan kaki. Ke tanah suci. Ke tanah suci. Amin. Amin, Ya Allah. Amin, Amin, Amin. Ya jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan doa-doa yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita yang lanjutnya, ada Ustaz Abi Maki dan juga Ustaz Zalulu, jadi tetap di tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.